orang ngajak orang ke surga dianggap teroris. Hmm, capek deh. <laughs> Masa teroris ganteng begini? Hidungnya. <laughs> eh, kamu lihat hidung aku? <laughs> mengkilat. Baik buruk dalam pandangan oh, Allah. Terpuji. Terpuji adalah menurut pandangan Allah juga tercela pun menurut pandangan Allah itu contoh berkata jujur adalah terpuji atau tercela eh gak bisa jujur aja ya kamu tuh nyebelin tau udah hitam gemprot, pendek lagi tercela nggak boleh Itu ciptaan Allah, nggak boleh menghina ciptaan Allah. Manggil istri yang istrinya pendek, gendut, cerewet, bot, bot. Apa bot? Gemrot. Istrinya bilang gel, gel, apa bogel. Hm, nggak boleh. Jadi tercela terpuji Allah. Makanya istrinya seperti apapun, seperti Umar bin Khattab itu, apalagi Rasulullah. Yahumai, Humaira. Uh. Cewek Arab kalau diomongin gitu langsung mukanya merah. Ah, uh, GR. Siti Aisyah itu kan putih, imut-imut, gampang merah mukanya, maka disebut Humay Humaira gitu. Kalau kita mungkin cin, cinta gitu. Padahal yang ngomong aki-aki. Cinta. -aki, si Tene langsung uh Apa ganteng, enak kan? Cucu-cucunya, Alhamdulillah, kakek nenekku sampai setua ini mesra banget, terpuji, ditiru sama cucu-cucunya, nenek-nenek itu, kakeknya itu, Syukur ya, mengurangi timbangan itu terpuji apa tercelah? Tercelah ya, penjual jeruk timbang. bluk bluk bluk bluk. Wah, wow, gitu. Dia sudah punya kiloan. Rata-rata kerenceng kresek segitu tuh 2 kilo. Dia punya kresek yang udah 2 kiloan. Diisi jeruk. Kurang 1 2 biji. Atau jeruknya agak gimana gitu. Milih. Wah. Wow. Taruh, ikat, set yang diambil jeruk yang sebelahnya. Kasihin ke dia. Ah, itu. Hati-hati kalau belanja di mana aja nggak usah nggak usah diikat nggak diikat biar biar biar biar biar aku yang ikat kalau dia ngikat turun ke bawah diganti tuh kalau diganti kalau ternyata dia kasih yang lebih bagus diam-diam tambahin wah lain lagi tuh mana ada pedagang begitu ada nggak gue makanya bangkrut wah sosial itu pak dagang nggak nggak cari untung ya jangan nipul lah Hati-hati ya Dua minyak tanah Beras dikurangi Jadi cetakannya dilengkungin gitu Ya kurang beratnya hmm gitu. Supaya beratnya tambah dikasih air Itu ya pengalaman Kan elu yang belanja ke gue Maafin ya Kan elu yang nipu gue Ini sih emak itu hebat rajin banget ngajinya ya jadi terpuji tercela itu Allah kemudian bagaimana sikap seorang mukmin samia'na wa atha'na seperti umat nabi nuh samia'na wa atha'na naik kapal selamat tidak ada pilihan ya tidak ada pilihan lain kecuali syariat Allah tidak ada suara terbanyak adalah kebenaran Kedaulatan di tangan rakyat. Enggak ada. Kedaulatan di tangan Allah. Allah pembuat hukum. Maka taat pada hukum Allah. Setaat apa? Setaat. Ini, ini, ini. Ini pasti punya aku. Udah langsung. <laughs> Ustaz minu uh, Minum, minum, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram Minum, mubah Dengar azan, mubah Berdoa, sunnah Ah, berdoa aja deh Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ilallah Allahumma robba hadda'wa titan Terus berdoa, amin Dapat pahala dong Terus, ah minum ini ah minum Boleh gak? Gak boleh Haram, dosa Begitu selesai adan Berdoa, terus minum, dosa itu Itu adan subuh bulan Ramadan Batal puasanya, mestinya apa? Imsak, tahan, tahan ah Tutup lagi, imsak menerima hukum syara dengan lapang dada. Orang aja membatalkan puasa dengan sengaja, kemudian mengganti di hari lain seribu kali nggak dapat. Teh, jadi tunduk. Nah, kemudian sore hari, nah buka puasa nih Biasanya yang azan aki-aki diawali batuk. <tik> Azan nih, Azan nih Biasanya aki-aki suka ngetuk-ngetuk dulu Kalau enggak ditiuk Wah aki-aki ini <tik> Bener aja tuh Langsung Allahumma ala kasumtu Wabika aman tu wa'ala ka kaabtah tu birahmatika ya arhamar rohimin Wajilat Kelobohom bergetar hatinya sukacita kenapa menerima keputusan hukum syariah dengan lapang dada selapang berbuka puasa gitu coba cari buah salak Binyak, bijinya keras enggak ajaib kalau bulan Ramadan empuk ben jangan ngetawain Biji salak nggak ada bulan Ramadan empuk. Oh yang bikin anti, Oh uh, pantesan pakai santen. Mm. Tuh jadi menerima hukum Allah itu selapang berbuka puasa. Makanya kan, ayo eh, buka buka, ayo eh, minum minum. ah masih dua menit, alah cuma dua menit. Enggak enggak enggak. Begitu dengar azan, Allah malak. Kenapa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Hmm, wajilat sekolubuhum. Yang orang bilang, katanya itu jantung. Itu bukan hati. Kuda juga ada jantungnya. dengar azan gak sholat. Kambing punya jantung, kagak sholat. Jadi pandangan syiah begitu. Hati-hati itu. Dengan pengetahuan yang bodoh seperti itu hati itu enggak jelas apakah lever hati yang dimaksud adalah qalbu al-qalb al-fuad al-aql kalau dia berakal pasti wajilat sku pasti ada widzdan ada ser rasa takut rasa kagum gitu nah itu widzdan itu kalau widzdan ini enggak diatur akal liar dia menuhankan yang lain-lain akal tidak diatur syariat bisa menuhankan patung nah jadi yang disebut hati itu bukan lever, bukan jantung, tapi apa getaran itu, ser, di mana adanya? Allah yang tahu, tapi kita berasa. Kalau berpikir pasti begitu, maka orang yang tidak berpikir tidak punya hati, tidak punya kol. Kambing misalnya, ay hey, kambing, besok gue potong lah Tenang aja dia. <tik> ini betina istri lo gue perkosa Eh, coba anti awas kamu pulang dari sini tak perkosa Hah? kenapa? sekarang aja Bohong lagi itu. kenapa? ngerti kata-kata itu karena berakal coba orang gila aku perkosa kamu Hei. Hei. kenapa? dia gak berakal Hmm, akal manusia inilah yang mengantarmu ke surga kalau taat pada syariat. Wallahu aalam. Hmm, tumben hari ini penuh banget. Oh banyak yang bawa anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak gadis itu. Ya Allah, mudah-mudahan kurotayun, soleha. Ada yang bawa anak laki-laki juga di sana tadi. Luar biasa ya kelihatannya juga bahagia tuh nyender ke bapaknya. Ya Allah. Bapaknya enggak pakai kacamata, anaknya pakai kacamata. Wah, keren. Saleh. Amin. Anakku ada di mobil. Istriku? Bukan ini ini si orang. Iya, Neng. Oh, anak. Mau dikawinin siapa? Ada. Nanti kalau mau nikah, udah punya belum? Belum. Jangan pacaran, dosa Kalau mau cari, aku cariin Yang soleh, kaya Banyak yang Yang saya nikahkan gitu Waduh, luar biasa, sekarang anaknya empat Ada yang tiga Ada yang belum punya anak gitu. Pak Ustadz, carikan istri lagi Karena istri saya belum hamil <risas> Aku suruh istrinya yang nyari Dapat hamil Dia meniru Siti Sarah Siti Hajar hmm Jadi Siti Hajar seperti itu. Menghasilkan anak. Nah, suami istri ini dengan dua istrinya meng mengasuh anak-anaknya. Istri yang kedua yang anaknya banyak. Uh, pahalanya gede banget. Punya berapa anak? Lima. Anak. Lima anak. Semua perempuan. Laki dua. Udah pada nikah? Satu yang sudah nikah. Mudah-mudahan... Pernikahan anakmu, Sakinah Mawadawarrohmah. Ibunya Solehah, adik-adiknya Solehah, keluarganya. Dan yang hadir di sini semua. Bukur udungnya bagus-bagus. Ada yang masih ngutang. Aku kan enggak ngomong sama kamu. Yang berasa aja. GR. Alhamdulillah. Jadi mungkin tidak ada pertanyaan. Saya akan menuju tempat kemana. Pamulang kalau enggak salah. Tapi mudah-mudahan ini eh uh, mudah dipahami dan ini banyak diminta orang di Sydney, di Hong Kong, di Jepang ya, minta kerangka ini. Kerangka PowerPoint ini. Karena ini PowerPoint, ini kerangka. Kalau mobil tuh sasis. Jadi mesin sehebat apapun kalau ditaruh di gudang dia enggak berguna. Taruh di sasis. Enggak berguna kalau enggak ada ban. Maka jangan sok merasa paling ban, paling mesin, paling sasis. Paling Islam, paling ini, paling itu. Yang jelas beruhuah. Contohnya tadi sholat tarawih berjamaah. Selamat yang 23 yang 11. Selamat semua. Dilihat rukun banget. Eh, lu kan 23. Lu kan 11, kok berjamaah? Wah, itu. Demikian banyak ucapan banyak salah. Mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau ada waktu, ada kesempatan dari badan wakaf melaporkan Bilai Taufik Waridaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.